di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah <coughs> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 amma ba'atsa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadiy hadiy muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'atun kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara saudari adik-adik anak-anak rahimani wa rahimakumullah para hadirin di masjid Al-Hasanah, Terban Jogjakarta Dan juga para pendengar Setia Radio Streaming Muslim Ya, sementara Mudah-mudahan Allah mudahkan Allahumma amin uh, Di uh, Jogja dan sekitarnya Rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan malam hari ini, insyaAllah ta'ala kita masih akan membahas masalah bab ar-raja Harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala uh, Kita sampai pada hadis yang ke-427 ya, Sudah kita baca, kalau tidak salah uh, Matannya kita ulangi lagi insyaallah taala berkata al-imam al nawawi rahimahullahu taala wa bara bin, ta bin azib radhiyallahu taala anhumah dari sahabat al-bara al-bara bin azib radhiyallahu taala anhumah mudah-mudahan Allah meridai keduanya ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dari nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallama Qal Beliau bersabda Al muslimu Ida su'ila fil qabri Seorang muslim Apabila Ditanya di alam Kuburnya Dengan tiga pertanyaan Man rabbuka Wa man nabiyuka Wa ma Dinuka yang disebut dengan fitnatul kubur, yakni su'alul malak lil mayyid. Pertanyaan malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi seorang hamba yang meninggal dunia dan sudah masuk ke alam kubur. Sama saja apakah sawa'un anahu madhunum tahtat turab awa'u akalatuh al-hayawanat al-muftarisha atau anhu mustaqr'ik fil bihari wal-anhar sama saja atau anhu mahruqatun atau anhu mahruqun sama saja apakah dia itu dikubur di bawah tanah sebagaimana sebagaimana wajarnya jenazah atau Dimakan binatang-binatang buas Kepalanya di Si lion Kemudian dadanya sama Si beruang Tangannya duanya sama Burung pemakan bangkai Kemudian kakinya digondol sama citah, Sama saja Apakah dia dikubur Di tanah Ataukah tubuhnya tercabik-cabik oleh binatang buas dan terbagi-bagi atau tenggelam di lautan atau terbakar sehingga hancur menjadi debu dan ditebar di lautan atau di sungai, sama saja mereka semua akan mengalami yang namanya alam kubur Ya, karena al-aslu Pada asalnya alam kubur itu adalah Yaqa'ala Ar-ruh Terjadi Di Atau menimpa ruh Wal-jasadu taba' Sedangkan jasad itu mengikuti Jadi, Pada asalnya adalah pada ruh kita Adapun jasad, terkadang mengikuti, terkadang tidak ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maha mampu untuk maha mampu untuk mengadakan soal al-qabr dijamii makhlukatihi untuk semua para makhluknya. Nah, ada orang-orang yang tidak mendapat pertanyaan ini. Di antaranya adalah para anbiya. Para anbiya lais alun. Mereka tidak ditanya tentang tiga hal ini. Karena merekalah objek pertanyaan. Mereka adalah objek pertanyaan. Demikian juga para syuhada. Syuhada mereka tidak lagi ditanya. Ya, syuhada yang betul-betul syahid mereka terbebas dari tiga pertanyaan ini karena sudah cukup kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai sebuah ujian kafabi bariqati saifi ala ra'sihim fitnatan cukuplah kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai sebagai sebuah ujian ini syuhada adapun orang-orang pada umumnya ditanya Ya. ditanya tentang tiga hal ini. Fa al-muslim seorang muslim apabila masuk ke alam kubur kemudian ditanya idza suila fil qabr maka dia pun akan menjawab dengan uh, lancar ya. yasyhadu alla ilaha illallah dia bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah bahawa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan allah utusan allah fadhalika maka kondisi seperti inilah ketika seorang muslim bisa menjawab pertanyaan di kuburan atau di alam kubur dengan baik maka ini adalah penafsiran firman allah taala fadhalika qawluhu taala yuthbitu llazina amanu bil qawlis sabiti Demikianlah Allah memberi kemantapan bagi orang-orang yang beriman, memberi kekokohan bagi orang-orang yang beriman. Bil kauli dengan perkataan yang kokoh, dengan perkataan yang kuat, itu dengan la ilaha illallah. Fil hayat dunia ma fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirah. Nah, hadis ini jelas sekali menunjukkan kepada kita adanya alam kubur ya. Dan bahwa di sana nanti ada naimul kubur, kenikmatan kubur dan juga azabul kubur dan juga azab azab kubur. Dan yadullu hadis ala annahu lakasual lil maqbur bahwa hadis ini menunjukkan pula ada pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang di, dikubur dan orang yang beriman, orang muslim akan menjawab dengan baik. Adapun orang yang munafik orang munafik dan orang fajir maka dia tidak bisa menjawab dengan jawaban yang baik. Yaqulaha la adri sami'tun nas yaqul Sami tunas saya kulunafakultuh. Aku dulu pernah mendengar orang-orang kayaknya ada bicara sesuatu. Aku pun mengikutinya. Saat itu, tapi sekarang aku tidak tahu. Hah lah adri, saya, saya lupa, saya saya tidak tahu katanya. Teka ditanya man Robukas, apakah Robmu? Dia mengatakan, Hah lah adri, saya tidak tahu samitun nas yaqulun dulu aku pernah mendengar orang mengatakan tentang ini aku pun mengikuti katanya sekarang dia enggak tahu ini uh, apa namanya menunjukkan bahwa jawaban ini tidak tergantung pada kejeniusan seseorang tidak tergantung pada derajat uh, pendidikan Seseorang ketika hidup di dunia, entah itu dia mengambil gelar SD atau SMP atau SMA atau S1 atau S2 atau S4, Om Mba dahulu S4 apa Profesor dan yang lainnya, tidak tergantung pada apa namanya apa itu namanya strata pendidikan tidak, ya tidak tergantung pada marhalah, ya, marhalah bahasa kerennya. Pada merhalah pendidikan Tidak, tapi tergantung pada Tingkat keimanan seseorang Yang kita dapatkan Terkadang Dan mungkin banyak Dan bahkan banyak Orang yang Merhalah atau tingkat pendidikannya Rendah Keimanannya tampak Secara dohir Jauh lebih tinggi daripada eh, Tingkat ya, Tingkat Keislaman atau keimanan Seorang yang mungkin Strata pendidikannya Jauh lebih tinggi ya. Dan ini sungguh sangat eh, Sangat menggembirakan hati kita Kalau Kesuksesan akhirat itu tergantung pada Strata pendidikan di dunia Maka Betapa banyak orang yang tidak akan bisa Sukses di akhirat Ya kalau tergantung pada strata pendidikan dunia, tapi Allah tidak mengaitkan kebahagiaan akhirat itu dengan semua itu. Tapi Allah kaitkan kebahagian kebahagiaan akhirat itu dengan iman dan takwa yang bisa dimiliki oleh semua orang, baik itu orang yang berpendidikan ataupun orang yang tidak berpendidikan tinggi, baik orang yang bisa membaca. Sampai pun orang yang buta huruf ya. Baik orang yang Memiliki jabatan tinggi Ataupun orang yang tidak memiliki jabatan Sama sekali bahkan mungkin Banyak orang memandang dengan sinis Karena Rendahnya kehidupan sosial Seseorang Bisa dimiliki oleh siapapun Nah -muhi muslim, muhim muslim Yang memiliki keislaman Dan memiliki tingkat Sah dalam kadar imannya Maka orang itu akan Dikokohkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dari hadis ini pula Kita bisa ambil faedah bahwa At-tasbitu minallah ya At-tasbitu wal-hidayatu minallah Hidayah, kemudian kekokohan, keimanan seseorang Itu adalah dari Allah Bukan karena kemampuan kita Ini orang Dalam hadis ini si, si, Seorang muslim Dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Karena Allah yang Mentasbit dia Yuthabbitullah Allah yang mentasbit Fa'is'alullah as-sabat ya Maka mintalah As-sabat itu dari Allah Jangan andalkan Kepandian kita Bisa menghafal mungkin Al-Quran Al dengan cepat atau mempelajari sebuah bidang ilmu dengan cepat Bahasa Arab mungkin dengan cepat Atau bahkan menghafal sekian hadis dengan lancar Itu semua tidak akan menjamin Kalau Allah nanti tidak beri sahabat Di akhirat Berarti enggak usah menghafal Bukan begitu Jangan yang ingin kita simpulkan Jangan kita katakan bahwa kecerdasan dalam menghafal Kecerdasan dalam memahami sebuah permasalahan itu menjadikan kita ini lalai bahwa hidayah itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Toh sekedar faham juga, belum tentu beramal. ya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menjelak ahlul kitab, yang mereka faham tentang kitab mereka, tapi tidak mengamalkannya. Mereka faham tentang kitab mereka, tapi tidak mengamalkan orang-orang Yahudi. Mathalul ladzina hummilut tawrata orang-orang yang hummilut tawrata yang mereka itu dibebani oleh Allah dengan at-taurat ya mathalul ladzina hummilut tawrata himari yahmilu asfara sebagaimana himar yahmilu asfara yang mereka apa namanya Mengangkat asfara. Yani, Masalah ladina humilu taurat, eh fahimu. Kata ahli tafsir, Permisalan orang-orang yang humilu taurat, yang dibebani taurat, eh fahimu. Fahimu wa alimu. Permisalan orang-orang yang memahami at-taurat. Kemudian mereka mengetahui tentang at-taurat. Walam ya'malu. Ya Tapi mereka tidak <coughs> tidak mengamalkan. Faham tapi tidak mengamalkan Maka banyak sekali Kalau kita Lihat dalam kehidupan kita Mungkin atau kehidupan Sebagian hamba Allah Faham tentang Al-Quran Kalau ditanya tentang bahasa Arabnya Bisa lancar, artinya juga lancar Faham maknanya Maqimus sholah Wa'atuz zakah Tegakkanlah, wah, solat, tunaikanlah, wah, zakat. Tapi ternyata, enggak solat dan enggak zakat. La sol wala zakah wala sama. Ya dan juga tidak berpuasa. Padahal faham. Solat hukumnya apa? Wajib. Tapi kok enggak solat? Ya nantilah, nunggu punya istri. Nih kan? Akhirnya setelah punya istri malah semakin tidak tidak sholat ya. zakat zakat hukumnya apa wajib eh, kok enggak bayar zakat nanti lah belum berlebih banyak ni kalau sudah miliuner milyarder eh ternyata setelah miliuner milyarder malah semakin tidak berzakat maka ya. banyak orang yang memahami sholat itu wajib tahu sholat itu wajib malam itu selalu tapi mereka tidak melakukan sholat. Wah al-ibrahun ikhwan Standarnya di sini adalah bukan standar pengetahuan seseorang. Tapi standarnya adalah taufik. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu bisa mengamalkan apa yang dia fahami Seseorang itu bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Hadahul ilm. Itulah hakikat dari sebuah semua ilmu. Walaisal ilmu bikasratima hufid, wa innamal ilmu bimanfa'ah sebagaimana dikatakan oleh al-imam Syafi'i rahimahullahu taala ilmu itu bukan sekedar banyaknya yang dihafal tapi ilmu itu adalah yang bermanfaat ini yang membuahkan amalan yang mendekatkan seseorang kepada Allah yang menimbulkan rasa takut kepada Allah sehingga dia melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah subhanahu wa taala hada hu al-ilm ya. nah. Ini hadis bahwa tasbid min Allah Hidayah itu di tangan Allah Oleh sebab itu tidak salah kalau kita ini Dan sangat luar biasa Kalau kita ini diminta oleh Allah Untuk membaca Talabul hidayah ya, Al-istihda Meminta hidayah kepada Allah Sehari minimal berapa? 17 kali Belum nanti rawatibnya Belum nanti Nawafil yang lainnya Masya Allah belum nanti kalau mau rojaah isinya fatihah terus naik ya, mobil fatihah naik sepeda nak fatihah ya, ya. duduk fatihah itu belum ditambah itu fa taala bulu hidayah sehari itu takker marat wakarat berkali kali ya berkali kali belum nanti seminggu belum nanti sepekan belum nanti satu bulan belum nanti setahun dan seterusnya fa yam bagilana anatul bulu hidayah sudah pantas kita ini sepantasnya lah untuk memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala li anna tasbita minallahi azza wa jalla karena kemampuan untuk menjawab pertanyaan ini semata-mata adalah dari Allah Subhanahu wa taala la minna wa la bukan karena kepandian kita bukan karena kepandian uh, antum semuanya taib ini hadis ke-300 27 dalam hadis ini ada harapan yang besar bagi seorang muslim yang betul-betul menerapkan nilai keislaman dalam kehidupan dia dalam lisan dia di dalam hati dia di dalam jawarih dia menerapkan keislaman dalam lisan dia menerapkan keislaman dalam hati dia menerapkan keislaman di dalam anggota tubuh dia Busro, bahwasanya dia kelak akan bisa di akan bisa menjawab dengan izin Allah pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat yang mendatanginya kelak di alam kubur. Ini namanya bab roja, ya, bab apa? Roja. Punya harapan gitu. Ya, punya harapan. Ini ujian yang sangat menakutkan. Tiga. Ya. Kalau sekarang kita ini diuji dengan sekian ribu soal matematika, mungkin nggak akan terlalu apa? Enggak akan terlalu takut. Gua ngopo? Sekarang kita ini loh, sekarang. Nah, tahu nanti kalau menghadapi lamaran pekerjaan beda lagi toh. Ini sekarang saya katakan ya kan. Ribuan soal matematika silahkan di depan kita, entah itu trigonometri, entah itu aljabar, entah itu apa lagi? Trigonometri, aljabar, satu lagi. Pitagoras Oh, Pythagoras. aritmatika, ya kan? Terus pokoknya harus oh, tinggal ngarit, terserah apa-apa, ngin kan, gitu. Ya. Tapi kalau menghadapi tiga ini enggak bisa, enggak bisa. Ini menegangkan sekali. Ini selamat dan tidak selamat. Fa selamat kita masih muslim, insyaallah taala mudah-mudahan. Fa muslimun. Kita ini muslimun. Alhamdulillah. Fa narju annakuna minal mu'minina insyaallah. Kita dan berharap kita ini termasuk golongan orang-orang yang beriman insya insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Hadar raj'an. Kita lanjutkan hadis ke 428. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa An Anas radhiyallahu taala anhu dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal kafiro Ida amila hasanatan Sesungguhnya seorang yang kafir Apabila melakukan sebuah kebaikan Nolong orang Bersedekah nasi bantuan Mengumrohkan orang Menghajikan orang Ikut bantu bangun Masjid Melu ngangkat gedeng, ya dan yang lain-lain, membangun banting asuhan yatim piatu menjadi pemimpin yang adil bagi rakyatnya, ya. Maka apabila seorang kafir melakukan sebuah kebaikan, uti ma biha tuhmetan minat dunia, dia akan diberi makan biha. Dengan kebaikannya itu yani Dengan sebab kebaikannya Tukmatan minat dunia Sesuapan dari dunia Ya ini Kebaikan dia Dibalas oleh Allah Ketika hidup di dunia ya Jadi kebaikan Allah Hadis ini menunjukkan bahwa Kebaikan seorang kafir Menunjukkan bahwa kebaikan seorang kafir itu tidak disia-siakan oleh Allah. Melainkan dibalas. Kapan? Di dunia. Jadi enggak usah heran kalau kita melihat ada orang kafir baik, kemudian kehidupannya juga ternyata baik, rezekinya apa? Lancar, ya. Pekerjaannya juga luar biasa, rezeki lancar, anaknya banyak. Istrinya juga apa? baik baik ya, ya. ini kelompok kanan ini ya masya allah jadi nggak usah heran kita sering dapatkan mereka itu akhlak secara manusiawi abang baik maka kehidupannya juga begitu tenang di kehidupan abang dunia mungkin itu adalah bukan mungkin boleh jadi itu adalah balasan dari Allah kepada kebaikan eh, atas kebaikan apa atas kebaikan dia di dunia ya di, di dunia wa wa amal mu'min jadi mereka hanya di batas sebatas kehidupan dunia adapun akhiratlah wa laqad uhiya waqad wa laqad uhiya ilaika wa ila alladina min qablik la in ashrat ta layhabatanna amaluka dan sudah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada orang-orang sebelummu sebelummu bahwa kalau engkau menyekutukan Allah dan orang-orang kufar di hari ini banyak yang menyekutukan Allah walaupun tidak bisa disamakan antara kufur dan syirikan. Ya. Nah Allah membedakan. Tapi banyak orang kufar sekarang yang sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ya di agama asal mereka apa? kesyirikan ataukah kekafiran. Nah. Apabila engkau menyekutukan Allah, la in asyrakta la yabtanna amaluka. Apabila apa? engkau menyekutukan Allah, maka amalanmu akan hancur. Tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Dan ayat-ayat lain yang berbicara tentang itu banyak. Nah. Bahwa amalan mereka tidak akan mendapatkan balasan kelak di akhirat sia-sia. Pokoknya -sia. bila nah. bila ma'amilumin amalan fajrana huhabaan, dan kami datangkan amalan-amalan mereka ketika yang mereka kerjakan di dunia, kemudian kan kami jadikan amalan itu seperti apa debu yang berterbangan. Ini sia-sia. Ini menunjukkan bahawa orang kafir kebaikan mereka Ketika hidup di dunia tidak disia-siakan oleh Allah, melainkan dibalas oleh Allah dengan berupa kenyamanan hidup di dunia. Ya. Nah, terkadang juga Allah memiliki hikmah lain. Udah orang baik di kalangan orang kafir, tapi juga hidupnya tidak tidak nyaman. Itu lehikmatin balik loh. Karena Allah yang menentukan ada hikmah dibalik dibalik itu. Tapi kalaupun ada orang Hidupnya layak baik kemungkinan diantaranya adalah apa? Itu boleh boleh jadi boleh jadi itu adalah balasan kehidupan atau kebaikan yang mereka lakukan boleh jadi tapi tidak tidak mesti. Wa amal mu'min, adapun orang yang beriman. Ta inna Allah taala yudakhirulahu hasanatih filakhir. Adapun orang yang beriman Allah simpan kebaikan kebaikan orang yang beriman untuk kelak dibalas di akhirat dan terkadang Allah juga balas di muka bumi ini Ya, Allah akan balas di muka bumi ini dan juga akan berikan balasan di di di akhirat kelak man amila ya? man amila salihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah Barang siapa yang melakukan amal soleh wa huwa Dan dilandasi dengan keimanan Yang ikhlas dan mutaba'ah Maka kami akan beri kehidupan yang apa? Yang baik Yang ini kehidupan di dunia Ya kehidupan di dunia Allah berikan kemudahan Bagi hambanya yang melakukan amal soleh eh, dengan mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyusulinya dengan rizq ya, dengan rizqan dengan rizqan rizq. dengan berbagai macam rizq, rizq hissi dan maknawi rizqihissi yang materi atau immateri begitu Betul ya? baik yang bersifat materi atau non non materi Allah berikan desi kepadanya. Fiturnya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi orang yang mukmin beramal baikan Allah akan simpan kebaikan itu untuk apa? Akhirat. Kemudian juga akan diberi apa? Kebaikan di di dunia, rizki, ketenangan hidup, ya, kemudian kecukupan dalam kehidupan. Kenyamanan dalam kehidupan, kesehatan dalam kehidupan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, اِحْفَدِ اللَّهَ يَحْفَدْكَ. Jagalah Allah niscaya Allah akan kan menjagamu, menjaga anak-anakmu, menjaga istrimu, menjaga dirimu, menjaga hartamu, menjaga keturunanmu dan seterusnya, menjaga aqidahmu, ya. menjaga ibadahmu, demikian seterusnya. Allahu taala alamdi. Mazal. Ini balasan bagi orang yang yang beriman. Fakihal roja, ya Berarti ini roja harapan. Ya, makanya hadis ini atau dari hadis ini, walaupun belum selesai, bisa diambil beberapa faedah Yang pertama adalah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. La kafir walau mukmin. Ya, baik itu kafir ataupun mukmin, Allah tidak sia-siakan. Akan tetapi untuk orang-orang kafir mereka hanya dibalas sebatas di kehidupan apa? Dunia, ya. Ada pun orang yang beriman, mereka mendapatkan simpanan untuk kehidupan akhirat plus dimudahkan kehidupan dunianya, ya. Nah, dimudahkan kehidupan dunianya. Allah Subhanahu Wa Taala. Fahdaraja, ini adalah atau harapan yang besar kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wafiriyayatin dalam riwayat yang lain. In Allahu la yadlimu mukminan hasanatan. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi seorang mukmin pun dalam kebaikan yang dia kerjakan. Yuk tahu biasa <fid dunia> Allah akan berikan kebaikan dengan sebab kebaik. Ke... Allah akan berikan balasan dengan sebab kebaikan itu ketika dia hidup di dunia. Ini balasan dunia. Wajudzah biah fil akhirah dan Allah akan berikan eh, pahala kelak di hari akhirat. Ya. Ini orang yang beriman ketika berbuat kebaikan diberi dunia dan juga akan dapat balasan apa akhirat. Wa amal kafiru ada pun orang-orang kafir. Fayutamu bhasanatimaa amilalillahi taala fil dunya. Ada pun orang-orang kufar mereka dikasih makan dengan sebab apa yang mereka kerjakan karena Allah. Oh apa? Mereka ada yang beramal karena tujuh banyak. Berikan sosial, enggak mau dikenal oleh siapa-siapa, pokoknya ini betul-betul karena apa? Yang di atas sana. Ya. Yeah. Tapi agamanya apa? Non muslim. Ya. Yeah. Ya orang-orang yang semacam ini Yut'am Dikasih jatah makanan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia Fid dunia Hatta ya. iza <tip> afda ilal akhirah Sampai kalau kemudian dia sampai di alam Akhirat Masuk ke alam akhirat Lam yakun lahu hasanatun yujizabiha Dia tidak akan mendapatkan Satupun kebaikan sebagai balasan Na'udhu Ya Ini menunjukkan bahwa Sama dengan hadis yang di atas tadi Bahwa orang mu'min Ketika berlaku baik Maka dia akan mendapatkan dua balasan Dunia dan akhirat Sementara orang yang kufar Dia hanya mendapatkan satu balasan Dunia saja tidak akhirat Terkadang di luar ini Kondisinya Orang mu'min sudah baik Dunianya tidak dapat Ya sudah baik, tapi apa? Hidupnya tetap Kurang nyaman bagi dia Senang sedekah Tapi ternyata Sakit-sakitan Sholatnya luar Biasa Tapi ternyata apa? Sering kelaparan Begitu seterusnya Tapi ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyediakan Balasan yang besar bagi seorang hamba yang beriman, yang bisa bersabar untuk melalui kehidupan dunianya, sabar terhadap penyakitnya yang dialami, sabar terhadap uh, kemiskinan yang dia alami, sabar terhadap Kebujangan yang berkepanjangan yang dialami, ya. sabar terhadap ketidakadaan keturunan yang berkepanjangan yang dia alami. Dan seterusnya, sabar terhadap hutang yang enggak kunjung lunas. Ya, kan? Ini bersabar walaupun tetap beru, berusaha. Ya, Allah sediakan di balik kesabaran ini pahala yang in besar. Innamayusabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan sediakan Pahala yang tidak terhingga bagi orang-orang yang ber, bersabar. Ya. Jadi terkadang di luar ini sudah orangnya baik, tapi hidupnya apa susah. Dan ini banyak juga kita saksikan, MashAllah. Hidupnya serba pas-pasan, bahwad bah. Kalau pas-pasan enak ya. Mau apa namanya pas kepingin makan ada pas, pas kepingin beli rumah ada. Ini pas-pasan namanya. Ya. Ini di bawah itu. Ya. Pengin makan enggak ada, Masyaallah. Adanya cuma apa? Beras. Ya, untuk nah, itu ada beras, belum tentu bisa masak. Ya, karena enggak ada yang untuk beli apa? Minyak, beli gas, ya. Sampai dulu saya punya jamaah pengajian itu, kita kasih makanan itu sampai ini Mbok Niki uh, yu, yu carane anu Digoreng nagem telur nge. Jadi telur Bukus telur kemudian apa digoreng Rolade kita kasih rolade Niki kenapa perlu digoreng Pak Ustaz hmm. Apa harus digoreng Pak Ustaz Jadi pikiran dia Uang sudah siap makan kok tidak Digoreng kan butuh biaya lagi Dan orang ini Masya Allah Lanu zaki ala Allahi ahada. Sekarang masih Insya Allah di desa perempuan sana. Ya, Laki-lakinya perempuan sama saja. Itu kalau belanja, kalau belanja ke pasar, itu yang dicari sayuran-sayuran BS. Yaitu yang sudah apa, layu-layu yang kemarin enggak laku. Jadi datang ke tukang sayur, nanti cari sayuran yang kemarin, sayur-sayur sayuran ini apa, kangkung. Cari kangkung yang kemarin, bayam ya bayam yang kemarin, yang sudah layu kalau gitu sudah kuning begitu, udah gitu beli nanti mampir ke rumah saya. Kemudian setelah itu dijereng, dijereng dia kalau manggil saya itu apa ya Pak Pak Yai, <guluh> ya Pak Yai sama Bu Nyai ya Bu Nyai, ini ku mendet, seneng saya saya di pendet ini ku, ya. Itu silakan yang yang bagus-bagus diambil, nanti yang enggak enggak bagus biar saya bawa pulang. Masyaallah. Orang jadi jadi sedekah itu bukan sebetulnya bukan bagaimana kita banyaknya sedekah, tapi bagaimana kita ingin berbagi. Terkadang kita punya harta banyak. Tapi kalau kita enggak mau berbagi ya keluar sedekahnya. Tapi kita harta kita sedikit tapi ada keinginan berbagi bisa saja. Ya, bisa? Bisa saja Nah ini hakikat berbagi Sedekah itu adalah keinginan untuk Bagaimana saudara kita Ingin merasakan kebaikan yang telah kita Rasakan Bagaimana saudara kita bisa merasakan Apa yang kita rasakan ah, Masih ada orang-orang kayak gitu ya, Masya Allah nah, Wallahu ta'ala a'lam bi as-so'ab Hidupnya pas-pasan Pernah saya mampir ke sana Mampir ke Mampir ke sana karena diusugui biasa kalau orang desa itu ya kalau nggak teh yang manis, masya Allah, kopi yang manis, orang tanggung tanggung, nggak kayak kita kalau ngopi tanpa gula, ini pokoknya super zen, manis, masya Allah. Sudah gitu apa? dia punya ikan, katanya ini bapak ke wondalu nyekel ulam, jadi bapaknya nembel nyaser. Ulang, semua ikannya dibawakan ke kita Masya Allah Padahal bapaknya semalaman nunggu untuk nangkap Ikan ya, Masya Allah Ini kita aja kalau dapat gurameh goreng Belum tentu kita kasih kepalanya ini orang Kita kesana malah kasih kepala Sampai buntut Kasihkan semuanya Dan kelihatannya dia gak menyisakan untuk kita Udah itu Dia punya sayuran di kebun petikkan, bawakan Masya Allah Seandainya batu bata yang dia bikin bisa dibawa Mungkin dibawakan untuk saya Ya Masya Allah Malah kulihat Masih ada orang-orang yang kayak gini Keinginan berbaginya luar biasa Tapi hidupnya pas-pasan Tapi kita lihat tenang di hidupnya Masya Allah Malah kulihat Masih banyak Dan mudah-mudahan antum termasuk golongan yang seperti ini Mungkin antum pas-pasan Penghasilan antum tidak seberapa tapi Antum berusaha untuk membahagiakan istri ya Dengan tetap memberi apa? Nafkah Istri pun demikian Kemampuan memasak pas-pasan Tapi ingin membahagiakan suami dengan cara apa? Masak sehingga buku-buku resep dulu, diluat Masya Allah ya kan? Setelah itu dibikin pokoknya bentuknya sama dengan yang ada di foto Ketika ditanya suami ini masak apa ummi? Jadi yes, pokoknya kayak foto ini, gitu. rasanya beda. Fotonya tok yang sama. <laughs> ini namanya usaha untuk berbagi dengan suami. MasyaAllah, dan ini termasuk orang-orang yang seperti itu. Ya, Allahu Taala ja Alami. As-Salawatulakuliyakalifan. Ya Wa adunya ad mubah lah nayaqon. Dunia ini halal bagi kita, bagi orang-orang yang beriman. Itu halal. Orang-orang kafir hanya ikut-ikutan saja. Mereka disertakan pada kita. Sebetulnya dunia ini diciptakan untuk kita, untuk orang-orang yang yang beriman, untuk hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang kafir -orang ikut nimbrung. Dan kelak akan ditanya, dimintai pertanggung jawabannya, bagaimana dikatakan e, asar dari Abdullah Ibn Abbas yang menunjukkan dunia ini halal. Kul masjid, wal bas masjid, makan, silahkan terserah kamu. Ya, ini tentunya tanpa. Berabihan. Kul masyikta wal bas masyikta ya. uh, Malam Ma akhtaatka Al-isnatan Ma akhtaatka Al-isnatan Selama tidak Diiringi dengan Selama Tidak ada dua perkara Ma akhtaatka yani Selama Di sini artinya selama Makan silahkan, pakai baju silahkan Selama tidak ada dua perkara Perkara yang pertama Sarof, berlebihan Dan yang kedua adalah eh, Makhilah Sombong Tidak ya, ada berlebihan dan tidak ada Sombong, kalau Syaudhimin mengatakan Sarof itu diantaranya adalah Seorang yang Miskin, tapi pakai bajunya Orang kaya Ini juga termasuk sarof ini membebani dirinya melebihi dari kemampuan Kemampuan dia, kecuali kalau dikasih Beda lagi ya. Kalau dia kemampuannya adalah kemampuan orang miskin Tapi kemudian berusaha Belanja Pakaian-pakaiannya orang kaya Tentu pakaian bertingkat-tingkat Ada pakaian yang murah Ada pakaian yang sedang, ada pakaian yang mahal Kalau orang miskin kemudian belanja Pakaiannya kaya, pakaian orang kaya Itu sudah syaraf Namanya Termasuk sombongan, makhila Pakai-pakaian tapi sombong Makan makanan yang enak tapi apa? Sombong, tidak boleh Makan silahkan, tapi asal jangan berlebihan Jangan diiringi dengan sombongan Pakai-pakaian silahkan Asal jangan berlebihan Asal jangan sombong Nah, Allah Ta'ala al-A'lam bi ini hadis ini kembali saya, saya ulangi Membawa harapan bagi kita Bahasanya kita kelak di akhirat Akan mendapatkan balasan kebaikan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga akan mendapatkan Kelonggaran kehidupan Selama kita hidup di dunia Wallahu ta'ala a'lamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja Semoga bermanfaat Kirimkan donasi terbaik anda ke rekening BNI Syariah, Kode 427. Nomor rekening 7755331193. Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM. Mengurnikan akhidat. Mendebarkan semuanya.